Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa usalli wa usallimu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina wa qurrati a'inina Muhammad bin abdillah Alayhi wa ala ashabihi al-gurri al-mayamin Afzalul salati wa atamu taslim. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala Kita disini akan berbagi tips Cara bagaimana sih menghafal Al-Quran yang baik warahmatullahi wabarakatuh dan yang mudah karena terkadang apalagi pemula nih menghafal Al-Qur'an itu sangat sulit sekali dan mereka belum saja memulai sudah mengatakan sulit. Kita harus tahu nih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kita semua kepada umatnya bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang paling mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir" Kata Allah dan kami telah mempermudah Al-Qur'an lidzikri untuk diingat faal mimmutadzikir adakah yang mengambil pelajaran dari situ adakah yang mau berpikir kata Allah Subhanahu wa taala lihat Ibnu Kathir rahimahullah menafsirkan ayat ini beliau mengatakan faal mimmutadzikirin bihadzal Qur'an tidakkah ada yang berpikir dengan Al-Qur'an ini allazi qadd yasallahu hifzahu wa ma'na yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada umatnya untuk dihafal dan untuk dipengerti maknanya itu kata Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling mudah untuk dihafal Bahkan anak-anak kecil nih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu mereka hafal Al-Quran 30 juz Apa rahasianya? Ya mereka yakin dengan firman Allah bahwa Al-Quran itu gampang dihafal Beda dengan kitab-kitab yang lain Bayangkan kitab-kitab sebelum Al-Quran Coba bayangkan Injil aurat. Adakah yang hafal sekarang saat ini? Adakah yang hafal? Enggak ada. Tapi Al-Qur'an karena mu'jizat Allah Subhanahu wa taala dengan lembaran yang banyak mereka hafal Al-Qur'an Al-Karim. Itulah mu'jizat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dan keutamaan yang diberikan untuk umat ini. Jadi Al-Qur'an enggak gampang dihafal. Maka untuk tips yang pertama kita harus tahu niat kita ikhlas. Itu yang pertama. Semua amalan harus ikhlas Karena dengan tidak ikhlas maka tertolak amalannya Yang penting ikhlas itu yang pertama syarat amal itu ikhlas Jadi sebelum kita menghafal Quran kita ingat bahawa kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian tips yang kedua Pilih Al-Quran Pilih Al-Quran yang benar Kalau untuk pemula jangan pilih yang kecil Jangan beli Al-Quran yang kecil, jangan Kenapa? Karena nanti bacanya kadang-kadang salah Pilih Al-Quran yang seginilah Minimal untuk, untuk pemula ya Minimal segini Biar nanti kita kelihatan nih harokat-harokatnya Yang besar aja yang kadang-kadang salah Apalagi yang itu, kecil kan seperti itu, itu Untuk pemula Jadi pilih yang besar Yang seperti ini Itu pilih tips al memilih Al-Quran seperti itu Pilih yang besar Jangan yang kecil-kecil Jangan Apalagi untuk pemula tuh Jangan Kemudian Pilih waktu yang tepat untuk menghafalkan Al-Quran untuk agar ingatan tuh gampang dihafal itu pilih waktu yang tepat. Apa waktu, waktu yang tepat? Ada tiga waktu yang tepat. Para ulama menyebutnya ada tiga. Pertama satu jam sebelum fajar. Jadi sebelum waktu azan subuh dikumandangkan satu jam itu sebelumnya itu sangat kuat untuk menghafalkan Al-Quran. Atau yang disebutkan dengan waktu sahur. Kemudian yang kedua kata para ulama. Yang mudah Waktu yang mempermudah kita untuk menghafal Adalah setelah fajar Dan yang ketiga Adalah setelah waktu asar Itu adalah waktu-waktu yang Gampang bagi kita untuk menghafalkan Sesuatu Dan yang pentingnya adalah Al-Quran Yang penting harus kita hafalkan Kemudian setelah kita sudah memilih waktu Memilih Al-Quran yang benar Yang cocok untuk kita Dan jangan ganti-ganti loh Al-Quran ini kita pedoman cuma satu Karena kalau beda-beda nanti kita lupa nih Apalagi beda cetakan Nanti ayat-ayat di sini Ayat cetakan lain ayatnya di tempat lain gitu Jadi ya satu-satu cetakan Yang ini kita milih udah Jangan hilang Al-Qur'annya Ini saja yang dipakai Jadi itu setelah memilih Al-Qur'an yang benar Al-Al-Qur'an yang tepat untuk kita Waktu yang tepat Nah saatnya kita mulai masuk Apa? Contohnya ini, kita menghafal surat An-Naba Just 30 dari surat An-Naba Semisal Untuk pemula, jangan hafal Ayat terlalu banyak Jangan Cukup 3 ayat sehari saja Tidak usah banyak-banyak, jangan tambah Jangan tambah 3 ayat saja, sedikit saja tidak mengapa Yang penting continue, karena kalau banyak-banyak Amalannya, kita menghafal banyak-banyak Langsung bosan Cuman 3 ayat, gampang 3 ayat saja, jangan tambah Kenapa? Karta karena Rasulullah SAW bersabda, ahabul amali ilallah, ilallah ahabul amali ilallah, aduwa muhawwain kullah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala adalah amalan yang sedikit, namun terus apa? Continue, Berlanjut Jadi sedikit tidak mengapa, yang penting continue. Jangan terlalu banyak, tapi langsung down. Jangan sedikit sedikit saja, tidak ayat Contohnya nih, Anna, Pak. Kita tiga ayat Ketika kita ingin menghafal 3 ayat ini Untuk hari ini Baca 20 kali lebih 20 kali minimal Lebih, lebih bagus Baca dulu, jangan dihafal Baca dulu, jangan dihafal Baca 20 kali Jangan kurang Dan jangan mulai menghafal Kalau belum 20 kali, Kenapa? Ya mungkin kita bisa cepat menghafalnya 5 kali kita baca mungkin kita bisa hafal Mungkin Tapi lupanya juga cepat Seperti itu Jadi ingat Jangan menghafal kecuali dua, sudah membaca 20 kali Contohnya sini Kita baca 20 kali 3 ayat dari surat pertama Ayat pertama Surat an Anaba Contohnya A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasa alun Anin nabail al-adim Al-lazimum mukhtalifun Satu kali, ulang lagi Amma Anin nabail al Fihi cukup Tiga ayat ini cukup Kita ulang sebanyak dua puluh kali Jangan lebih Jangan mau ayat keempat enggak Hari ini harus Tiga ayat saja Jangan tambah lagi Tiga ayat saja Diulang sebanyak dua puluh kali Kalau sudah Baru kita tutup dengan Qur'annya Kita coba menghafal <tik> <tik> kita Terus kalau sebisa kita ini Kita buka Amma alun amma alun baru kita menghafal situ. Kalau sudah dibaca 20 kali. Dan kalau sudah hafal 3 ayat, nah saatnya kita menjaga ayatnya jangan hilang. Caranya bagaimana? Baca hafalan kita 5 kali dalam salat dan 10 kali di luar salat. 5 kali dalam salat bagaimana? Contohnya salat rawatib. Kita bisa nih Sebelum fajar Contohnya Sebelum fajar kita Membaca Surat atau ayat yang Telah kita hafalkan Atau semisal Setelah sholat zuhur, Setelah sholat maghrib Seperti itu Kita membaca semisal 3 ayat ini Kita terus kita ulang Di sholat-sholat rawatif Atau sholat sunnah lainnya Yang penting 5 kali dalam sehari dalam sholat Dan di luar sholat 10 kali kita setorkan ke kawan kita Kita bacakan ayat tadi Seperti itu Paham kan ya? Nah Kalau kita sudah hafal Sudah setorkan Dan sudah mengulangi tiga ayat tadi dalam sholat Saatnya untuk besoknya kita lanjut ke ayat 4 5 dan 6 Nah ketika kita mau mulai ayat ke 4, 5, 6 Jangan langsung mulai dari ayat 4 Tapi ulang lagi ayat yang 1 Dari awal Sebelum kita mulai ayat 4 kita harus mulai lagi ya dari ayat 1. Jadi gini cara menghafalnya. Amma yatasaalun 'an naba'il 'adzim alladziihum fihi muftarifun. Baru baca nih kana saya'lamun, tamma kana saya'lamun. Terus seperti itu. Nah tapi kita baca dulu sebelum kita mulai menghafal Kita baca dulu ayat 4, 5, 6 sebanyak 20 kali Kalau sudah kita baca baru kita hafalkan Nah kalau sudah baru kita ulang-ulang lagi dari awal Pokoknya jangan tinggalkan ayat dari awal Jangan Baca juga ayat awalnya Begitu seterusnya Sampai hafal Akhir Sampai akhir surat an pak Ketika sudah hafal kita lanjut lagi surat An-Naziat. Begitu seterusnya sampai jika hafal satu juz. Kalau seperti ini kita terapkan tiap harinya, Insya Allah cepat hafal satu juz. Insya Allah cepat hafal satu juz dan tidak lupa dan tidak cepat lupanya, tidak cepat lupanya. Jadi kita ingat dan kita juga tidak gampang lupa. Nah, kalau sudah satu juz kita hafal. Tips yang terakhir apa? Kita bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran, Al-Karim, Firman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sombong dengan hafalan kita Jadi kita harus semangat Dan terapkan sekarang juga Itu adalah cara Yang mana pemula insya Allah subhanahu wa ta'ala akan mudah, Akan mudah untuk menghafalkannya Jadi ingat tips-tips ini dan ingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya Allah dengan seperti ini Kita juga rajin sholat nanti jadinya Kita ikat ingat hafalahan Al-Quran Kita juga menyetorkan Al-Quran Dengan selalu sholat kepada Allah. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin yang sedikit ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh